kausnya anti mainstream hmm. nah, tidak semua mencuri ya dilarang ada yang mencuri yang dibolehkan jadi orang baik tidak boleh berbuat jahat kan? orang baik tidak boleh berbuat orang jahat? orang jahat tidak boleh berbuat baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, bersyukur dikasih umur untuk Ramadhan yang kesian hari dan kesian kalinya tetap sehat dikasih kuat. Kita akan berbagi frekuensi dan resonansi yang lain dari dunia lain. Tadi beliau saya tawari jadi host, arti mana neng hostnya dia mau, sebenarnya kembali ke saya hostnya. Jadi itu dibalik di, nundi undangnya dosen, dosen tahu kemudian siapa beliau. Tapi saya profesionalnya di saya bukan persoalan tadi sempat berbicara bahwa hidup perlu keseimbangan. Tema kita hari ini akan terungkap dan mengangkat sebuah tema yang klasik, berkelas dan asik yang jarang dibahas di stasiun TV manapun di acara BBRE buka bareng Epi Mereka bahas non, Kang ya. tadi saya mah tertarik. Keseimbangan keseimbangan Yung dimaksud keseimbangan nii kumain, apikä jadi dosen copet teh, arahana kamaana ya teh, coba, te, te, coba berelekkan. Jadi begini, karena saya punya obsesi yang anti-mindstream. Banyak orang yang pengen jadi cita-cita itu, jadi dokter, jadi polisi, hmm. jadi tentara, jadi pilot, itu sudah tidak aneh. Dan itu, itu tidak anti-mindstream. Kau saya anti-mindstream. Hmm. Saya ingin sesuatu profesi yang bisa mengubah suatu paradigma kota, paradigma umum, paradigma umum itu ya. menjadi suatu yang Uh, luar biasa di mata semua dunia Saya ingin uh, profesi saya ini bisa mengubah suatu kota menjadi terkenal di seluruh Indonesia Di seluruh dunia malah Dimana Bandung ini harus bisa masuk ke dalam 10 kota besar yang termasuk targetnya. banyak copetnya Jadi saya harus menjadi sesuatu yang pionir sini. 10 termasuk kategori sepuluh besar di dunianya ya, yang banyak copetnya, tapi belum masuk nah itulah obsesi saya yang terbesar di tahun ini agar Bandung bisa masuk ke dalam sepuluh besar deretan kota yang banyak copetnya di dunia arahnya ya ke mana? kan sampai boga target ses signifikan itu se-edan itu untuk visi dan visi saya sudah uh, memprogramkan bahwa di Bandung ini ada 2,5 juta jiwa yang potensial untuk kita copet sehingga sayang kalau kita tidak manfaatkan sebagai bisnis yang paling menggiurkan Dua setengah juta jiwa ya, yang nah, harus kita copet. Itu no, no guys. Iya, kalau kita copet itu adalah akronim dari Comot Dompet. Sehingga oh. yang ada di dompet, baik di dalam tas maupun di saku celana kita harus ambil dengan pelan-pelan dan dengan profesionalisme. Men sabar jadi duit, dompet orang kan lo, kok. Men sabar jadi duit, dompet orang kan lo. Entah, orang ngasih dompet, aku sabar sama itu copet gitu. Karena kan copetnya naon? Comot, comot Dompet. Nah ini kita akan positifkan nuansanya. Beliau main di film dan sebagai dosen copet kita akan ambil positifnya. Dan nah, tidak semua mencuri ya dilarang. Ada yang mencuri yang dibolehkan. Satu mencuri salam. Panggil salam Itu kebaikan. Dua mencuri ilmu. Ka saya nyuri ilmu nyopet ke para copet. Mana toh ngajago aing raja copet. Di raja copet orang menang ilmu apalagi ilmu kebaikan dicuri diamalkan akang tahajud saya dipaok amalan akang teh ngikuti tanpa sepengetahuan akang dua e, mencuri salah mencuri ilmu mengamalkan ilmu lalu mencuri dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an bae sama mah akan ge akang Qur'an Qur'an didengkeun eta mah Saya tahu ini yang mau dicopetnya apa dari saya dalam kesempatan beberai menjelang berbuka ini. Mungkin ada pertanyaan kan sejauh mana dunia copet dengan dunia spiritual? Apakah ini Pak Ustad? Apakah copet ini sudah bisa untuk berbasis syariah tidak? Oh karena ini adalah bisnis yang menggiurkan. Karena setiap bisnis itu ini e, supaya legal dan supaya bisa diakui oleh seluruh dunia harus berbasis syariahkah? Saya minta pendapatnya dari Pak Ustad. Never, never bek urang mah mau mundur sat menyang beas kategorina nyopet sarean dua salat sunat dua rakaat tilu istihoroh bising dulur sorangan anu dicopetna eta beratna copet carian tapi ya, ya, saya kembalikan ke yang tadi yang boleh dicuri dalam Islam yang ada kebolehan dari hukum Islam dicuri itu satu mencuri ilmu dua mencuri amal yang berdasarkan ilmu tiga mencuri salam mencuri bacaan kalau mencuri hati bagaimana nih nah, nah ini kau tidak mencopet hatiku suka Aduh. banyak pertanyaan seperti itu bu salah aja bunga bang bunga Tuh. bang kan haram kalau aku ketemu kamu berbunga bunga gimana loh haram dalam laki jangan laki aslinya nah, ini jadi hiburan sebetulnya tapi menginspirasi jangan lupa tonton filmnya sebetulnya jangan lihat negatifnya bahwa tadi kembali ke keseimbangan tadi saya dengar akan nyenandang kuat sebelum iaprun jadi sejauh mana keseimbangan ini Keseimbangan ini, orang jahat gitu tadi. Ya, karena keseimbangan di dalam dunia ini seperti ekosistem yang tidak bisa kita ganggu satu sama lain. Dimana di situ ada orang baik pasti ada orang jahat. Hmm. Jadi orang baik tidak boleh berbuat jahat, kan? Orang baik tidak boleh berbuat. Orang jahat, jahat tidak boleh berbuat baik, nah, kan. karena itu suatu keseimbangan yang sudah punya job description masing-masing sehingga tidak rancu Sehingga punya aur dan uh, apa, yeah, <laughs> job-nya masing-masing, sehingga yeah, tidak bertabrakan. Halus. <laughs> jadi cicing di zona masing-masing? Masing-masing. No, distancing, ya? Yeah, distancing. Kita no. harus keep distancing, sosial. Nggak jelas. I know, adek, jahat. I know jahat tonnyon adek. <laughs> jadi itu. Karena kalau semuanya orang ini baik di alam dunia, tidak ada orang jahat. Tidak bisa disebut orang baik. Udah setan ngetahayangin dirinya jadi setan. Sunatullo, artinya yang paling penting memposisikan Posisi kita di zona yang mana itu yang yang akan saya sampaikan. Enggak, uh, never give up. Jangan salah fokus, jangan salah paham, jangan gagal fokus, jangan gagal paham. Yang kita obrolkan adalah diambil positifnya. Ada pesan kang buat pemirsa BBRI? Ya, uh, pesan dari, dari dunia saya, kecopetan. Uh, saya sebagai copet, kenapa harus jadi copet? Karena apakah saya salah? Tentu tidak. Yang salah adalah yang memegang dompet itu sendiri. Kenapa bisa dicopet? Kenapa bisa pindah tangan ke copet? Kenapa tidak waspada ketika membawa dompet? Atau juga mungkin Anda kurang beramal sehingga dompet Anda harus diambil oleh saya. Si Aing, oke. jangan yang copet. Cukain. Pasti ayah alasan menggunakan nyopetnya. Nah. Ini nonton nyelakuin keayaan. Karena daun lepas dari dahan pun tidak pernah memakai angin yang melepaskannya dari dahan. Nah, itu betul. Malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Si Akang yang dirinya jadi copet dan sementara iya nyopet kehadean kehadean, sugan jadi bekal ke salat. Amin. Tidak inspirasi yang muncul sehari -hari ini dari kang Saep. sebagai dosen dan aja copet di Bandung. Semoga targetnya tidak nyampe, tapi nyampe kepada copet yang ditargetkan. Masyarakat Bandung bisa mencopet ilmu kebaikan, yeah. bisa mengamalkan ilmu-ilmu yeah. kebaikan. Bisa mencuri bacaan-bacaan Qur'an, walaupun tanpa sematawan yang membacanya. Lalu memudayakan, mencopet salam, sebelum oh. orang mengucapkan salam kepada kita. Itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya Salam Corona, kan Iya. Mudah-mudahan sukses, nyopet kebaikannya, sehingga anak lahir jadi orang baik. Dan tidak berpindah ke zona yang jahat. Dan hmm. tetap, orang baik tidak boleh berbuat jahat. Karena kejahatan tidak terjadi, keadaan anda lihat pelakunya. Karena terjahatan bisa terjadi disebabkan banyak kopet di jalanan pas parah bulan Ramadan bulan yang suci saatnya kita bersihkan hati